Bayinahumah sedangkan keuntungannya itu dibagi diantara keduanya harus rata, tapi dengan kesepakatan nanti akan kita kerjakan secara detail selanjutnya nanti. Al hikmah Mijawazi apa hikmahnya? Karena setiap daripada syariat-syariat Islam terkait dengan apapun itu pasti ada hikmahnya. Dan bukan cuma hikmah tapi syarat daripada hikmah, hikmah selahat menjadi maslahat dan manfaatan umat termasuk diperbolehkannya syariat girat ini katanya masih sulhaja ilahi sangat dibutuhkan sangat pentingnya mendesaknya keperluan untuk akad semacam ini karena falbaq duladihi malun wala yufsinul bay awashiro karena ada sebagian orang punya harta banyak tapi dia tidak pantai dagang modal berdagang aulistu ghalil bil ibadah wal ilm atau dia itu sibuk dengan ibadah atau ilmu wal ba'du sedangkan yang lainnya ladaihi maharatun dia mempunyai keahlian wahibratun pengalaman wa pengetahuan tijarati dengan berdagang walaysa ladaihi malun tapi dia tidak punya modal fajawaza syari' al qirad li maka syarik itu membolehkan transaksi girat itu untuk keduanya sekaligus, untuk kesempatan keduanya, bagi yang punya harta akan bertambah hartanya, bagi yang punya modal, bagi pekerjanya yang tadinya dia tidak punya pemasukan setelah ada modal itu, maka dia sekarang ada pemasukan, karena dia sekarang ada modal dan dia sekarang bisa berdagang, walaupun keuntungannya nanti dibagi dengan pemilik modal itu. Al-Aslufihi Referensi daripada Hukum atau akad Anahu salallahu alaihi wa sallam Dara bali khadija radiallahu Bima liha ila syam Wa anfazaz ma'ahu abdaha Maisarah Adalah Nabi SAW dulu Ketika beliau itu Berumur 25 tahun Sebelumnya beliau membantu eh, Perdagangan Sayyidina Abi Talib Tapi kemudian dan Khadijah mempekerjakannya. Yang ketika eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu berumur 25 tahun, Tholeh Muhammad orang yang sepertimu dan seumurmu itu sudah banyak yang mempunyai dagangan sendiri atau berdagang. Untuk sebagai yang membawa dagangan Khadijah. Maka akhirnya Sinu Khadijah sangat senang sangat terkenal sudah terjadi itu kejadian apa pemindahan Hajar Aswad itu sehingga pada waktu itu dia sudah disebut sebagai Al Amin. Maka kemudian oleh salam seharta yang melimpah yang banyak eh, menuju ke setelah dia itu dagang di sana larang dagangan lagi gitu. Jadi hasilnya bawa barang dagangan lagi untuk diperjualbelikan di Mekah. Ternyata satu kali Nabi SAW itu Melaksan bersama Sena Khadijah, langsung keuntungannya itu Berlipat-lipat Agar kemudian Nabi SAW diberikan upah Dua kali lipat juga oleh Sena Khadijah Dan sangat Dengan bertambahnya Hartanya Sena Khadijah, karena pada waktu itu Sena Khadijah termasuk Terkaya Artinya yang paling kaya di Mekah Jadi bayangkan Dikatakan dalam sejarah Kalau seumpama kekayaan tuliskan separuhnya itu itu sama seperti kayaknya Syekh Khadijah Nah jadi beliau mempunyai tempat perniagaan itu sampai sebelas tempat. Jadi termasuk seorang uh, wanita karir yang sukses. Dan itu beliau dapatkan harta dari dua suami sebelumnya. Beliau kawin lalu meninggal suaminya meninggalkan harta banyak lalu kawin lagi dengan Halah kemudian meninggal ditinggalkan harta yang banyak. Karena dia meninggalkan anak yatim, maka kemudian ee selahnya dia mengembangkannya sendiri sampai dia menjadi sukses sampai kemudian ee uh, bekal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman itu ceritanya giratnya Nabi sallallahu dengan siapa dia ya. Waktu itu lelaki jalal dimasukir biar anda safari ala sabil isijarah ini. Apa kok tidak murni? Nabi saw itu tidak pernah girot. Nah, karena di sini ada yang menentang bagaimana hadis ini dijadikan sebuah dasar daripada girot. Padahal Nabi saw pada waktu itu disewa. Karena apa? Harta benda. Yas. Dia bawa harta benda dari Syam Khadijah sudah untuk dijual langsung. Bukan dia membawa modal. Nah, jadi dijawab di sini. La ala sabir mudorba. Lemak liminana ista'jaratu bicolusain aynakotain. Jadi pada waktu itu, peritu kalau dia berhasil, dia akan diberikan dua ontak. Kiah. Kemungkinan berangkat untuk bekerja sama dengan Sheikh Haji itu beberapa kali, bukan cuma satu kali sehingga di antara safar-safar itu beliau melakukan mudharabah gitu. Ah kemudian bil mudharabah aw an man tijar tasammaha bihi fa abara bihi 'anil hibah wa wajjal lamhahu ba'dal Jadi di situ Allah sallam termasuk yang Uh, Girot kenapa? karena pada waktu berangkat ia memang bawa barang kan ya barang untuk dijual belikan di Syam sebagian keuntungannya beliau belikan barang-barang yang kira-kira lagu di Mekah berarti kan Girot nah, gitu. Dan, akad bisa jadi beliau juga sekaligus dengan akad gitu. karena pada waktu beliau kam, itu beliau berikan sebagian keuntungannya barang-barang yang akan dijual belikan di Mekah nantinya sehingga di situ adaatnya arkanul qirat kemudian rukun qirat ada berapa ada enam jadi rukun itu ingat kan rukun itu secara bahasa adalah juz'un minal e, mabna' alaihi syai'un yang dibangunnya sesuatu menurut adalah juz'un minal ma lati la akan terlaksana kecuali dengan bagian tersebut harus ada di qirat kalau seumpama rukun itu satu aja kurang berarti enggak. apa itu pertama Malikun pemilik modal. Kemudian menyerahkan uang itu kepada Ustadz Bidin. Dia ya, dikembangkan, diperdagangkan. Maka, ustaz namanya Ma Ustadz Bidin namanya Mil. namanya Mal. Amal di bentuk perdagangannya, apa itu adalah amal. Itu ada keuntungan di situ dan si Bagaimana cara membagikan keuntungannya semuanya daripada rokan tersendiri yang akan kita bekerja. Fadluhuk utamanya, fil hadis tiga puluh sembilan peratus kifitijarah, fil mawasi. Bila salam besar dalam hadisnya sembilan peratus dengan cara berdagang. Sedangkan sepuluh nah memang dari sekarang sampai sekarang pun, dengan dagang sepuluh peratus dari ternak atau dari, dunia, kebanyakan dari perdagangan. Firmanya kau la Zaidun liamrin, misalnya Zaid berkata ke Amr di sini daripada Ustaz Bidin. Garatuka fi hadzal alf dinar litijara fil adawati an narifha bainana bin nisf. Ustaz kata, garatuka harus enggak kali garatuka wa masabaha dzalik tapi binia Kalau hulu 30, faqulu Amr lu amrul berkata, gabil tu. Baik. Kulaksanakan atau aku terima. Wa isratu fil malik maghlishatkan di dalam Diri seorang malik itu Maestro atau film wakil Seperti yang disarankan kepada seorang wakil Waestro atau film wakil Dan disyaratkan di dalam amil Apa saja yang disyaratkan di dalam wakil Wa yadil kirwati wakil Sedangkan Iyat-iyat di sini itu adalah Tangannya Amil Maksudnya kalau itu Yang bisa menyebab apapun sebabnya Maka iyat itu adalah iyat amanah Selama bukti ledorannya Maka dia tidak mengganti Sama seperti seorang wakil Syurutum malil Syurutumalilgira pada harta digir arba'atun ada empat Ayyakuna nagdan khalisan Yang pertama harus berupa uang tunai Murni Nagdan khalisan maksudnya kalau sekarang ini uang tunai Atau emas Atau perak Ainukudan matrubatan Uang yang masih berlaku Darahim dananir aw awrak Nagdiyat Jadi tidak boleh berikan barang itu tidak boleh Makanya kan sebagian ulama Mempermasalahkan kalau dijadikan Sebagai dasar Girat adalah apa yang terjadi Antara Nabi dengan Syam Karena Nabi Muhammad SAW itu hanya membawa barang Lalu dijual belikan di Syam Nah sementara Girat ini harus berikan berupa Harta Jadi untuk memberikan keleluasaan Kepada eh, terhukum Atau terbelenggu dengan Uh, syarat ataupun barang yang hanya dijualkan dalam hal tertentu, sehingga keuntungannya itu sedikit bagi si Amil nantinya. Khalisan ayuqar maksusah. Khalisan di sini, dulu itu ada emas yang campuran, ada emas yang tidak campuran. Di sini harus emas yang tidak campuran. Di sini juga berarti kalau uang rupiah, rupiah semua, gak boleh campur dengan dolar, gak boleh campur dengan apapun. Jadi gak boleh girat uang separuh rupiah. Harus murni semuanya, kalau mengenai tafsir mukaradnya, ia tafsir yang ramli. Ia adalah risyahu yang kena mustahilkan, wakana rawajuhu rawajul khalis. Sedangkan kalau semua emas itu bercampur dengan sesuatu, maka tidak sah. Tapi sah menurut ramli, menurut bin Hajar tidak sah, asalkan campurannya itu sedikit dan penggunaannya itu sama persis seperti penggunaan emas batangan yang murni. Yang kedua, ya aku nama lu menjinsan wakadran wasifatan. Jadi, uang yang diberikan kepada amil itu harus jelas. Jadi, jenisnya apa, rupiah atau dolar atau rupi atau ringgit dan sebagainya. Kadran jumlahnya berapa? Sifatan bentuknya bagaimana? Apakah uang kertas? Apakah uang recehan? Harus jelas. Lima puluh ribuan, seratus ribuan. Kemudian yang ketiga ayakuna mu'ayyanan harus tertentu misalnya pak uang itu harus disiapkan dulu jangan ada di bank jadi uang itu disiapkan dulu, lalu dikatakan aku serahkan uang ini kepadamu untuk kau perdagangkan dalam hal tertentu misalnya ah boleh aku akan serahkan uang yang masih ada di rekening itu, gak boleh harus mu'ayyanan, ditentukan dulu jadi uang ini, uang di depanku Aku antakuna fikim mati. Wahyu ayun hakop databaruk ke film majelis. Atau boleh juga, aku akan serahkan uang. Belum serahkan. Kau, aku akan serahkan uang kepadamu sebanyak 100 juta untuk kau perdagangkan dalam hal tertentu dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan sekian-sekian. Tapi sebelum dia berpisah, uang serahkan tapi kalau sama uangnya itu sebelum berpi, uh, serta diserahkan enggak? maka enggak, sah jadi harus ditentukan kemudian yang keempat amil. uang itu harus sudah berada di tangan amil enggak boleh, nanti kalau kamu perlu minta ya kepada aku, enggak boleh enggak leluasa dia harus serahkan dari awal, jadi sebelum bikin akad transaksi kirat itu harus serahkan semua. jadi waktu terjadi transaksi sudah diserahkan Baca Quran, bersalamatlah amla biatil malik bukan di tangan orang yang punya modal. Shuru turiphi syarat daripada keuntungan. Kau nuhulahuma jadi keuntungan itu harus dibagi rata di antara dibagi di antara keduanya. Lali gairihma falaukala bukan untuk selain daripada keduanya. Kalau sompama si pemilik modal itu berkata, garutuka wal ribe kullulak lamjasil girad waikunul ribe kullulil malik. Waistaiqul Amil Ujratal Miftil Fakot. Jadi kalau semua dikatakan begini, aku serahkan uang 100 juta ini untuk kau berdagangkan. Nanti untungannya semuanya untukmu. Tak sah. Harus ada bagian untuk yang punya modal. Sehingga kalau terjadi seperti ini, semua keuntungannya untuk pemilik modal. Sedangkan si Amil dia berhak untuk mendapatkan upah, uh, upa upah minimum yang umum. Nah, jadi orang yang kerja seperti dia itu berapa biasanya upahnya? Udah itu yang dikasihkan Walau kala kau saya dikatakan, "Goratuka aku, serahkan uang ini untuk sebagai kerjasama sama supaya diperdagangkan sedangkan keuntungannya semuanya untukku." Lam yasik enggak sah. wahuna huna la yastahiqul amil syai'an. Maka di sini kalau transaksinya itu seperti itu, amil enggak berhak dapat sesuatu apapun. Karena hu Karena amal amil amil amalan bahwa gairah toamin di karena dengan begitu kalau dia mau dan dia mendengarkan tadi pem ditutup ya kacanya biarkan. biar ya kedengaran aja anu nda ido be asin asin dari ido be ya kedengarkan kalau semua dikatakan begini aku serahkan 100 juta ini kepadamu untuk diperdagangkan dengan perjanjian semua keuntungan untukku. Dengar kan? Semua keuntungan untukku. Baik, aku terima. Ah, berarti apa? Kalau terjadi seperti ini, nanti semua keuntungannya untuk pemilik modal. Sedangkan bagi eh, pelaku pem enggak dapat apa-apa dia. Kenapa? Karena sudah jelas rasasinya seperti itu, tapi kok dia terimakan gitu lah. harusnya dia enggak terima gitu nah berarti dia itu mau bekerja untuk si pemilik modal itu dengan dengan balas atau tanpa upah kemudian yang kedua syaratnya ayat tadi tolmali kulil amil juz an makluman min hubil juz kemudian keuntungan itu nanti harus dibagi rata kan dibagi diantara e, pemilik modal sama pelaku bisnis itu tapi caranya pembagiannya itu harus dengan persentasi Gak boleh dengan menyebutkan nominalnya Gak boleh Nanti keuntungannya itu 50 juta buat kamu Gak boleh Keuntungannya 10 juta darimu Gak boleh Pokoknya kita harus menyebutkannya itu dengan presentasi Yaitu apa? 30 persen 40 persen 20 persen dari keuntungan itu adalah hakmu nah, Jadi harus seperti itu Kalau disebutkan Ternyata dia dapat untung banyak Rugi ambilnya Kalau disebutkan ternyata itu sedikit rugi maliknya. Nah, oleh karenanya jadi supaya tidak ada kerugian dan tidak ada yang merasa dirugikan maka harus menggunakan dengan uh, juziah yaitu secara persentase. Syuratu amal kira nanti akan kita bahas selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum Shalawat wassalam wa sholatu alaihi wa sallam besari al-anbiya' wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alaihi wa sallam wa sabiqu ajmain. Ghalamalifu rahimahullah watal watanabaniabi ulum fiqarannya amin. Ya agaban, bagaimana terhapusnya wujud dalam adab? Karena adab adalah Mah, dan wujud adalah Nour, dan mereka tidak dapat didengar. Atau bagaimana ia dapat mengutip hadis dengan orang yang tidak dapat ian al batil la yusbud ma'a zuhur al haqq kama qala ta'ala wa qul ja'a al haqq wa zahaq al batil inna al batila kana zahiqun wa qala az-zaman kail bal nagdhifu bil haqq 'ala al batil fayadmaghuhu fa masih pembahasan terkait dengan sifat Allah wujud dan adam. Yaitu sesuatu yang mengherankan Bagaimana akan tampak sesuatu yang ada Di dalam sesuatu yang tidak ada Ini masih terkait dengan Perlakuan Atau perbuatan Allah terhadap terkait dengan hamba-hambanya Secara umum Yaitu ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang baik maka lihatlah Allah, lihatlah juga pelakunya untuk supaya kita bisa berterima kasih kepadanya. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, tindakan yang tidak baik, maka lihatlah Allahnya saja, jangan lihat kepada sebabnya. Kesimpulannya itu seperti itu. Sedangkan alasannya apa? Alasannya seperti yang dikemukakan kemarin dan juga sebagainya sekarang ini Yaitu ya aja ban alangkah mengherankan Bagaimana akan tampak sesuatu yang ada Dari sesuatu yang tidak ada Bagaimana akan tampak sesuatu yang ada Dari sesuatu yang ada Jadi kembali kesimpulannya itu seperti itu Jadi kesimpulannya Boleh kita melihat kepada manusia apa yang terjadi dari mereka itu Kita nisbahkan kepada mereka Kalau dalam kebaikan Supaya kita itu bersyukur kepadanya Tapi kalau di dalam Masalah keburukan Maka Kita lihat hanya musabibnya Sebabnya tidak kita lihat Itu seharusnya Seharusnya seperti itu Tapi kalau secara bohirnya Syariatnya ya ada hukuman-hukuman Tertentu nanti lihat Bagaimana itu akhirnya agen, Tapi kita itu kan bicara masalah e, Asal muasalnya Terjadinya perbuatan itu Jadi gak ada satu gerakan pun Gak ada satu diaman pun Gak ada satu yang tercipta di dunia Kecuali Allah yang bergandang Allah yang mau Nah oleh karena itu di sini Tidak ada Reaksi ya, daripada ya. manusia itu Tidak ada sebenarnya Tapi yang ada itu adalah reaksi Allah semuanya. Nah Sedangkan bagaimana cara kita menyikapinya Cara menyikapinya adalah Jikalau Di dalam masalah kebaikan Maka pandanglah Allah sebagai penggerak Dan pandanglah Manusia sebagai pelaku Untuk kita berterima kasih kepadanya nah, Supaya apa Memperkuat dirinya Istiqomah melakukan kebaikan itu Dan tidak membantu setannya Supaya dia itu mengurungkan niatnya Dan istiqomah di dalam melakukannya Gitu kalau Sumpama dalam keburukan maka lihatlah hanya Allah saja, jangan lihat orang itu supaya membantu dirinya kuat untuk supaya tidak terpengaruh dengan ajakan setan untuk membalasnya keburukan itu, tapi serahkan pada Allah karena itu yang diberitakan Allah Ta'ala, kenapa? semua kezaliman tidak mungkin akan dibiarkan sehingga karena Allah Ta'ala mengatakan demikian di dalam Al-Quran Yawmala yamfa'udhalimina Ma'ziratuhum Hari ini Kata Allah Ta'ala enggak bakalan Mampu Orang-orang yang menzalimi itu Kemudian keluar daripada kezalimannya Kecuali Allah yang berkehendak Jadi semua kezaliman yang pernah kita lakukan Walaupun sekecil apapun Itu pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala Jadi pada saat itu Yawmala tanfau'udhalimina Dolimina ma'diratuhum Jadi pada hari itu enggak bermanfaat sama sekali Apapun alasan mereka Tidak akan bermanfaat Karena Allah Ta'ala itu akan menampakkan dengan hujah Yang mematikan Yang pasti Bukan cuma hujah Dengan sekelilingnya itu bisa Memberikan kesaksian Tapi bahkan Allah Ta'ala itu akan memaparkan Suatu layar yang sangat lebar Kemudian kejadiannya itu pun dilihatkan dan sekarang sudah tampak bukti nyata daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya karena sekarang sudah ada video manusia saja bisa buat apalagi dengan Allah Swt. Ini adalah buatan manusia tapi Allah Taala itu mempunyai alat yang lebih canggih untuk hanya memutar kembali apa yang sudah terjadi sehingga semua orang bisa melihat di layar itu. Nah, oleh karena itu maka di sini cara menyimpulkan itu seperti itu jadi enak. Tapi kalau enggak ya susah kita itu menyikapinya karena ini termasuk ilmu hakikat ya. Kemudian am atau kaifa yatsbutul hadis ma' man lahu was-sulqadam. Bagaimana ada sesuatu yang baru padahal sesuatu itu sudah lama? Karena Allah yang menentukan, semua ketentuan Allah sudah lama kadim. Kalau seumpama Allah itu ber bersifatkan Godem, tapi yang terjadi itu sesuatu yang baru Itu sangat bertolak belakangan Nah berarti apa? Manusia itu Cuma respon aja Yang terjadi itu responnya aja Tapi pelaksanaannya, penggeraknya Ketentuannya Naskahnya sudah ada Mem, Jadi kalau kita kembali Kepada ilmu Hakikat, ya seperti itu Kejadiannya gitu. Nah, sehingga gak ada manusia itu Di dalam keadaan yang dia itu berhak mendapatkan rahmat atau balasan rahmat itu nggak ada semuanya itu fima kami syukur semuanya nah, jadi kenapa kita mau menghadiri majelis Allah berkehendak kalau Allah nggak berkehendak nggak bakalan ada kan berapa banyak diantara kita yang kadang-kadang hadir kadang tidak hadir begitu hadir berarti Allah berkehendak tapi kalau nggak hadir Allah juga berkehendak nah, jadi kalau semua kita hadir kita dapat pahala banyak yang pahalanya itu tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu yang sifatnya materi. Fema. Itu semuanya itu berarti apa? Allah berkehendak karena cinta Allah, rahmat Allah, sayang Allah dan kasih Allah kepada kita dikasih hidayah di dalam uh, pikiran kita, kemudian dilintaskan kekuatan inayah riayah sehingga kita berada di sini. Nah, jadi semua kembali kepada Allah. Kemudian di An-Nabatilah itu, itu ma'azur haq karena batil itu enggak mungkin ada. Ketika kebenaran sudah tampak, batil harus pupus, enggak ada. Sama Gol Taala Waghul katakan wahai Muhammad Jahlaku telah datang kebenaran Wazahikal batil, maka kalah yang namanya kebatilan itu sirna. Inalbatilah karena zahukoh sungguh semua kebatilan itu pasti akan sirna dan hilang. Nah, jadi semua bekasnya itu hilang. Tapi bekas kebaikan ada, sedangkan bekas ke, ke, kebatilan itu tidak ada. Ghalazamin Ghaibul balnadzifu, balnadzifu bil haqqi allal batilii. Agan tapi kami letakkan dengan kebenaran itu di atas kebatilan. Faid maghuu, faidahu azahik, maka kemudian meluapinya, tiba-tiba yang kebatilan itu sudah hilang sirna dengan sendirinya walta wa hadzal fadl min qoulihi alqaunu qulhu dulma ilahuna hadzal fasal jadi fasal ini dari perkataan alqaunu qulhu dulma ilahuna sampai di sini abda fiil muallif wa yata al -ibda. jadi sangat baik termasuk daripada ilmu badi ini abda itu dari ilmu badi jadi sangat baik di dalam meletakkan ibaratnya itu watafi bima taq bima taqrabu al ayun wa taladzu bil asma dan beliau si Alef ini syarah, fe mendatangkan dengan sesuatu ibarat yang sangat menyenangkan mata dan sangat mengenakkan pendengaran. Feinau Radiallahu Anhu Zakarajami Amuta Alikati Duhur karena beliau telah menyebutkan segala hal yang terkait dengan ketampakan. Waabatolah hijabiyyatakulidolla dolamin wa nur. Kemudian membatalkan segala hal yang dapat menutupi. Semua kegelapan dan semua cahaya. Warokafil hak karuyata ian waburhan. Kemudian dia menampakkan yang berlaku itu adalah kekuatan dan reaksi daripada Allah, bukan reaksi daripada manusia. Dengan sesuatu yang tampak ian waburhan dan bukti. Warafa akamin makamil iman ilah alamarati bil ehsan dan telah mengangkatmu dari kedudukan iman menuju kepada kedudukan ehsan. Kuluzalikah fi auzajilahdin. Semua itu disebutkan di dalam lafadz yang sangat singkat. Wa'absahi ibaratin dengan ibarat yang sangat pasih. Wa'tam mta'srihin dan suatu terus terangan yang sangat sempurna. Wa'altafisharatin dengan petunjuk yang sangat lembut. Falolam yakun fi hazal kitab. Illah hazal fadilah kana kafian syafian. Kalau supama kitab ini tidak ada lagi, keutamanya kecuali menyebutkan yang tadi itu, maka itu sudah cukup. Wajah Allahu Anha Khairah, semoga Allah membalas kebaikannya, karena berkat apa yang telah ditulisnya tadi. Kemudian, semoga Allah dijalan. Ma taro jahli Shay'an man aradanyaudisafil waktu gairamaat harullahu fihi. Tidak meninggalkan seseorang karena kebodohan. Siapa yang berkehendak untuk menjadikan sesuatu pada waktu itu selain daripada apa yang Allah tampakan. Ma'atarokah min al jahli syi'an tidak membiarkan dari kebodohan sesuatu apapun bagi siapa yang ingin yohudisa mengadakan sesuatu yang baru hilwagat pada waktu itu, waer ma'harullahu fihi kecuali Allah hanya ingin menampakkan Nanti Jadi gak ada sesuatu yang baru itu gak ada Sesuatu yang baru itu gak ada Semuanya sudah ada Naskahnya itu sudah ada Yang ada sekarang itu adalah implementasinya Makanya kan ada godok Ada Godar Godok itu sudah berlalu Godarnya terlaksananya sekarang nah, Jadi godok ada Godar ada Sebelum kita lahir sudah itu kan Apapun yang terjadi pada kita itu Sama kita meninggal sudah ada nah tinggal sekarang penerapannya nah, sehingga kalau orang itu boleh melihat dan tersingkap semuanya maka yang terjadi itu adalah kita ini sekarang berada di dalam maqam nikmah apa bedanya kita dengan orang kafir di luar sana apa bedanya kita dengan mereka yang melakukan kemaksiatan di luar sana gak ada bedanya dan, tapi kenapa kita itu dilahirkan di keluarga muslim Sementara mereka dilahirkan Di dalam keluarga yang musyrik Atau kafir nah, Padahal kita gak beda Matanya sama bentuknya Organ tubuh kita juga Sama dengan mereka tapi Nasib kita beda juga. Nah, Sehingga kalau kita melihat kepada demikian itu Maka yang timbul itu adalah syukur Dan syukur dan itu yang seharusnya Kita lakukan Jadi semua ibadah kita yang kita laksanakan itu Untuk menyukuri jenekmatan yang ada itu Semua, semua. Dan kalau semua Allah wajibkan supaya kita tahu bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan lebih banyak daripada apa yang kita kira. Sehingga diwajibkan hal-hal tertentu supaya apa itu standar untuk mensyukurinya. Sehingga kalau semua kita tambah dengan amalia-amalia sunnah maka kita akan menjadi kekasihnya. Dan kalau kita sudah masuk di dalam perbuatan itu berarti Allah sudah berkehendak kita ini termasuk yang akan dikasihinya. Jadi yani gak ada habis-habisnya terus ilmu hakikat itu seperti itu gitu. Tapi dengan kita mengetahuinya Kita akan merasa yakin Dengan Kehendak Allah Semuanya itu baik Kita merasa yakin bahwasanya Allah itu Melakukan suatu ketentuannya itu Semuanya dengan rahmat Dan yang terbaik untuk kita Bukan yang tidak terbaik untuk kita Tapi yang terbaik Kalau semua yang kita dapatkan itu kebaikan Itulah kebaikan yang kita rasa Kebahagiaan kita dapat uang Kita dapat mobil kita dapat rumah itulah yang kita dapatkan kita bisa merasakan kebahagiaannya di sini tapi kalau kita mendapatkan suatu cobaan ah hakekatulah di balik itu Allah memberikan kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan yang kamu rasakan ketika kamu bahagia itu nah, cuma kita kan nggak bisa ukur sekarang itu masalahnya kita nggak bisa ukur sekarang karena kita belum bisa merasakan yang nantinya itu nantinya itu kapan di akhirat sehingga di diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seumpama ada seseorang yang ketika dia itu berada di pada masyarakat semuanya ditampakkan ini pahala sholatmu ini pahala sholatkaumu ini pahala semua disebutkan tapi kemudian dia melihat ada sebuah pahala yang sangat besar melebihi daripada pahala tadi yang ditampakkan oleh malaikat dan ditunjukkan maka dia itu penasaran itu pahalanya apa? Nah dia katakan itu adalah pahala sabarmu ketika mendapat ujian. Nah, akhirnya apa ketika dia melihat oh kok paling besar. disitulah dia itu mengatakan andai kata aku mulai lahir sampai aku meninggal yang terjadi itu cuma musibah dan musibah alangkah senangnya aku sekarang ini. Aduh. Alangkah senangnya aku sekarang ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita itu ditimpa musibah itu benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ashaddal bala al-anbiya, tsummal ulama, tsummal amsal fal amsal. Idza habballahu 'abdan jika Allah telah cinta pada seorang hamba Maka Allah akan berikan Dia cobaan Kenapa nah, di sini? Rahasanya itu apa Kenapa kok justru yang disayang Allah Dikasih cobaan Ayo siapa yang tahu Siapa yang agak cerdas nah, Kenapa Kenapa Disebutkan dalam sebuah ayat Di dalam Al-Quran Jawaban daripada itu semuanya apa itu akimus solat dah? Izinkan. Kapan kita ingat pada Allah? Kebanyakan kapan kita ingat pada Allah? Ya coba. Lagi susah beringat pada Allah. Tapi lagi senang lupa kepada Allah. Ayah coba. Waktu kamu tidur sama suami ingat Allah kan? Nah, begitu jatuh langsung jerit. Ya Allah, <tapi> jatuh jerit. Kecopetan ya Allah, jerit ya. Tuh. ketika susah ingat Allah, ha, Allah pengen disebut terus maka kasih, iya ha, sebut aku kasih ha, sama ceritanya seperti orang yang saya ceritakan dulu kita berada di ada mandor mandor itu di atas e, bangunan yang ke-27 dia panggil tukangnya dari atas, dengar gak? 27 lah 27, gak dengar kan? gak dengar Akhirnya apa? Supaya dia itu tahu kalau dia memanggilnya dan membutuhkannya Maka dilemparlah uang nah, Begitu lihat uang, dia ada responnya Tapi kelihatan uang, uson dia Alhamdulillah nah, Dia bukannya melihat Tapi dia senang, uang taruh Kasih uang lagi ya, begitu juga Tapi begitu kita ambil Batu kecil, kita lempar kepalanya, baru dia melihat ke atas Nah gitu lah Iya kan? baru dia atas. Jadi kalau dikasih uang, dia lupa. Mem. Dari saking kenapa? Dari saking uh, lupa atau melupakan diri. Kenapa? Takut kau lihat? Oh itu punya aku? Ya jangan jadi deh. Ah gitulah. Sampai dia nggak mau lihat. Dari saking senangnya. Mem. Ah tapi kalau dikasih batu, dia mau lihat. Kenapa? Oh kalau sama aku bisa balas, aku balas. Ah gitu maksudnya. Nah sehingga apa? Allah taala berikan sesuatu yang cobaan supaya ingat pada Allah. Allah itu, yang berkehendak. Baru dia sakit, baru dia sakit. Anak mau suda ko, anak mau ini. Kenapa dari dulu? Kenapa nggak waktu sehat? Nah, itu loh maksudnya. Allah Ta'ala itu kasih sejohaan. Itu adalah supaya dia itu ingat dan diingat oleh Allah Taala. Berarti diingat oleh Allah Taala. Kenapa? Allah berkehendak dia itu ingat padanya. Suatu kemuliaan, suatu kenikmatan. Nah, oleh karenanya mereka itu orang dekat pada Allah Taala sama sekali tidak merespon yang namanya suatu kejelekan, suatu keburukan walaupun itu tampaknya seperti musibah yang sangat besar tapi mereka itu meresponnya itu dengan respon yang pasif gak ada ya. yang namanya uh, respon yang negatif itu gak ada, tapi positif semuanya nah jadi seperti itu nah jadi orang kalau meyakini dan mengimani dan bertambah keimanannya dan amal ini enak hidup dunia enak kasih pusing tinggal lihat ke atas sana engkau ya yahrob yang mereka pusing karena cintamu kepada aku aku terima jadi pusing itu jadi nikmat pusing bisa tidur ahkan apa dia tahu itu dari Allah kalau pusing itu ini gara-gara kurang tidur ini gara-gara ini Telepon, izin ya izin ah tuh. jadi seperti itu akhirnya itu nah, tapi kalau kita melihat responnya seperti responnya para awliyah jadi seperti itu jadi iman dengan sesuatu yang telah Allah tentukan itu sangat luar biasa. Abu nah, itu pula cobaan-cobaan yang lainnya yang Allah tampakkan untuk menguji kita ini yang kita takutkan. Ada kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Allah tahu untuk apa? Untuk menguji bagaimana keimanan kita kepadanya, bagaimana taat kita kepadanya. Nah, ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan Kalau ujian yang berupa musibah itu tidak jadi masalah Tapi ujian terkait dengan larangannya Itu yang kita takutkan Kenapa? Bukan semua orang Yang mendapatkan cobaan semacam ini Bukan semua orang Tapi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala Atau dibenci oleh Allah Ta'ala Diberikan suatu amanat Tapi dikhianati Diberikan suatu kepercayaan Tapi kemudian dikufuri Diberikan suatu kenikmatan Kemudian dikufuri dan sebagainya Hanya semacam ini itu yang harus kita berhati-hati Jangan sampai kita meresponnya Dengan respon yang dilarang oleh Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala ingin tahu Bagaimana engkau lakukan Setiap sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala Pasti diuji Dimanapun kita berada pasti diuji Sebagai seorang guru pasti diuji Terkait dengan muridnya Terkait dengan ajarannya Terkait dengan perasaannya Maupun yang lainnya Begitu pula ketika kita itu Masuk ke perdagangan kita diuji Jadi semua keadaan pasti diuji Kenapa Allah taala ingin tahu respon kita itu bagaimana? Nah, oleh karena itu di sini dikatakan: ya. "Idza qamat 'ala 'abdi fi halihi min al-ahwal allati la yazummuha asy-syar'u tazim husnul adab fi khiyari baqaihi 'alaiha wa ridahu biha." Wa Allah taala fi mura'ati adabiha. Walauwafik murad Allah Taala. Fizalikah taikunahu. Waladi yang kuluh anha. Jika seorang hamba telah diletakkan posisinya Allah Taala di dalam keadaan dari keadaan-keadaan yang tidak dianggap oleh syari itu keadaan yang buruk, keadaan yang jelek, keadaan maksiat bukan, tapi keadaan yang ta'at Faliyatazimul husnul adab. <tod> <tod> Maka hendaknya dia itu melazimi husnul adab. Dengan apa? Fihtiyari baka'hi alaih walidobihah. Jadi kamu harus merasa senang, gembira, karena Pak Allah memilihkan untukmu sesuatu yang baik, dan kamu harus hidup dengannya. Wali rokih Allah dan untuk supaya apa? Mengawasi. Allah Taala fi murahati adabihah. Ha, kalau sudah berada dalam posisi itu, ha, jaga adabnya. Kamu sekarang diuji, dicoba dengan kenikmatan. Bagaimana kamu cara mensyukurinya? kamu sekarang diuji dicoba dengan suatu musibah bagaimana kamu sabarnya <gifat> Jadi semua keadaan itu pasti seperti itu. Jadi makanya Allah taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, ahasibannas al ayutruku wa amanna wahum la Apakah semua manusia mengira mereka itu hanya dituntut untuk mengatakan aku beriman ya Rabb lalu tidak ada ujian, enggak dicoba? Nah, tidak, pasti akan kami coba. Walandabbu anakum hatta na'lamal mujahidina minkum was sabirin sampai kami uji kalian semuanya sampai kami benar-benar tahu mana yang benar-benar melawan hawa dan mana yang benar-benar Bersabar dengan ketentuanku. Jadi semuanya ke situ, ketentuannya. Jadi kalau kita tahu seperti itu enak, tenang. Cara memutuskan sesuatu itu enggak repot. Anak jatuh enggak bingung. Karena bahwa anak jatuh pun itu adalah sebuah didikan dari Allah taala buat anak itu. Enggak ada urusannya sama kamu. Nah, coba lihat anaknya kecil itu yang baru bisa jalan jatuh, teriak orang tuanya nangis gak gara teriaknya orang tuanya, coba dia gak teriak gak nangis, padahal Allah Ta'ala itu sedang mengajarnya bagaimana caranya berjalan anak-anak yang baru jalan, coba lihat perhatikan, anak-anak baru jalan itu yang bisa baru jalan, bayi itu pasti dia jalannya agak cepat, sehingga jatuh sekali, dua kali dia kali, supaya apa? dia ngatur keseimbangan, dia ajar ke Allah Ta'ala oh jadi kalau lari itu jangan terlalu cepat nah kemudian Anak-anak bayi pasti pernah kejeduk kepalanya Kenapa? Allah ingin memberi pelajaran kepada dia, kalau dia mau mengangkat Kepalanya itu, lihat dulu, ada sesuatu Enggak atasnya? coba lihat Rata-rata kita itu waktu kecil Sininya pasti pernah luka Nah kenapa? Itu adalah suhajaran Dari Allah Ta'ala, jadi semua yang Tentukan Allah Ta'ala itu ada Sesuatu yang sangat luar biasa, kemarin kami Diberikan, dikirimi Suatu video yang luar biasa Hikmahnya Dan kita bertafakur di dalamnya ada sebuah bebek, burung bebek ya burung bebek itu sarangnya itu sarangnya itu di atas tebing, di atas sana dan hebatnya bagaimana ciptaan Allah yang mengurusi semua hambanya dan semua makhluknya kalau sudah mau besar kalau sudah dia bisa mau terbang itu bukan ibunya yang mengajarkan kalau ibu yang mengajar kan mungkin seperti manusia akan diajarkan gini loh caranya gini ya namanya BP nggak bisa ngomong siapa. Jadi yang ada itu adalah itu anak itu langsung siap mau terjun ke bawah. Terjun ke bawah sehingga ketika terjun bawah ini tebing. Jadi badannya itu jatuh kena tebing kena tebing kena tebing sampai beberapa kali jatuhan, pingsan dia. Lalu datang ayah ibunya. Ini. Dibangun ini digiringin gerakin gerakin gerakin. Siapa yang kasih keberanian? Ini pasti jatuh, pasti kena tebing badannya itu. Nah, tapi siapa yang memberikan keberanian untuk memberikan sebuah pelajaran dalam hidupnya? Begini loh caranya. Kalau enggak selalu ada di tempatnya, bagaimana dia akan terenang di, atas, di apa di lautan itu? Bagaimana dia itu akan tahu bahwasanya tempat cari makan itu di situ? enggak lagi orang tuanya yang ngasih makan, kamu sudah besar sekarang, kamu harus cari makan sendiri. Bagaimana caranya supaya kamu itu belajar Cari makan? Allah Taala mengaturnya. Jadi setiap anak satu demi satu itu melompat dari atas sana. Gitu. Coba lihat. Jadi bagaimana itu anak itu jatuh, kemudian kena batu, sekali, dua kali, tiga kali, sampai berapa kali tapi gak mati dia. Cuma bintan aja gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah ajaran, sebuah pelajaran yang Allah tanamkan di dalam makhluknya semuanya. Gitu. Jadi kok bisa berani Coba seperti kita Manusia Berani kita keluar Ngecat dari atas sana Gak berani gitu Kenapa? Gak ada manfaatnya Tapi bagi Bebek itu Burung bebek itu Itu ada manfaatnya Tinggal dia beranikan diri Nah siapa yang ngasih keberanian Orang dia itu di sarang Kok dia kecil sarang? Kok bisa dia langsung loncat begitu nah, Jadi itu sesuatu yang Kalau kita tafakur itu luar biasa gitu. Jadi banyak hal ya eh. Kalau kita itu mau tafakur Supaya kita lebih yakin Fem dengan Uh, Syairn atau terdabur pengurusan Allah terhadap ciptaannya ini maka tinggal kita lihat di YouTube. Jadi jangan sampai akhir bulan kemudian kuota kita masih ada nggak digunakan kan eman kita bayar tiap bulan gunain lihat di YouTube lihat ke kebesaran Allah bagaimana Allah menciptakan makhluknya itu satu persatu. Nah di situ kita itu bisa bertafakur, nggak pakai tafakur cuma lihat aja iya ya iya ya gitu harusnya kita yang cari. Ini sudah ada, gampang. Kita lihat, ya. Subhanallah, langsung keluar dengan tanpa terasa itu Subhanallah. Ya. Itu banyak yang semacam ini gitu. Oleh karenanya di sini katakan hendaknya awasi Allah Taala. Jadi jangan berharap, jangan sampai kita itu mengira bahwasanya apa yang kita lakukan Allah Taala nggak lihat. Asihlahkan, nah, lakukan apa saja. Tapi jangan maksiat Lakukan apa saja yang boleh lakukan silahkan lakukan. Tapi jangan jangan yang nggak boleh lakukan. Kamu tidak peduli Allah melihat. Datah saban Allah wa filan amyaq maludolimun inna ma yu akhirum. Diau minta fil absurd. Jadi jangan pernah mengira bahawa Allah Taala tidak melihat, lagi lalai, la cak husu tidur ngantuk aje enggak, apalagi tidur. Allah Taala selalu mengawasi kita. <laughs> Pentau respon kita itu di mana. Intinya dikasih kenikmatan sekian lama dikasih begini aja sudah berubah begitu inti responnya kepada anak. Padahal Allah, Allah Taala itu selalu memberikan gambaran tentang perlakuannya itu kepada hambanya itu seperti perlakuan manusia kepada manusia. Jadi Allah Taala itu nggak butuh pada malaikat, tapi kenapa harus ada malaikat supaya tahu mudah menjangkaunya? Oh ternyata keagungan Allah itu sangat besar. Seperti kalau orang itu hebat superpower. Maka dia itu mempunyai bawahan yang banyak Itu pula Allah Ta'ala Nah segala macam Kebijakan Allah Ta'ala Maupun balasannya Allah Ta'ala itu seperti Persis seperti manusia Orang yang berbuat baik Kepada orang lain pasti dibalas kebaikan Allah juga seperti itu Bahkan lebih daripada manusia membalasnya Orang ketika berbuat Salah kepada manusia pasti akan mendapatkan Akibatnya Allah Ta'ala juga seperti itu persis Kalau kita baik kepada orang lain Maka kita itu ada di dalam hatinya sama kita ber Allah Taala ah, seperti itu. Tapi tergantung niat kita. Kita karena Allah atau karena manusia. Allah tidak bisa dibohongi. Malaikat bisa dibohongi sehingga sesuatu yang kita lakukan karena ria itu bisa jadi nembus sampai langit yang ketujuh kata kata Nabi Salamudah Madisnya. Tapi setelah sampai kepada Allah Taala dikembalikan lagi. Ini dilakukan bukan karena aku. Hajar baliklah. Malaikat pun bisa dicipu, apalagi manusia. Tapi Allah Taala tidak bisa dicipu. Ya lemu ma tu siru nawama tu Allah Taala tahu dengan apa yang disimpan, apa yang ditampakkan itu Allah Taala tahu. Nah, jadi kalau seperti ini kan enak, enggak nyalakan orang, enggak ada kita menyudutkan orang, kita jalani aja. Oh berarti ini emang sudah suratannya seperti ini. Aku sudah berusaha begini, tapi kok kenapa kok masih terjun juga? Oh berarti kehendak Allah itu berarti ada sesuatu yang baik yang disiapkan oleh Allah Taala untuk kita. Jadi seperti itu cara melihat kehidupan seperti itu, jadi tunggu aja kita ini sedang menunggu sedang menunggu apa? reaksi reaksi siapa? Allah, bukan reaksi kita jadi rugi kalau kita itu berharap pada manusia, apalagi sampai mencintai suami ngapain? cinta suami suami bisa apa? Fem, oh suami bisa ngasih kebahagiaan kepadaku setiap uh, malam Jumat, malam Senin misalnya, kalau Allah berkehendak dia kena empoten gimana? ada yang bisa merubah? Hanya gara-gara itu kemudian kamu itu terlalu Terkait dengannya terkait dengan Allah Allah semua yang memberikannya nah, Jadi maksudnya seperti itu Jangan terkait kepada manusia Coba lihat bagaimana Seorang sahabat nabi Eh seorang tabi'in Yang bisa menggambarkan Atau digambarkan pada dirinya Tentang eh, Keimanan daripada para sahabat Yaitu al-amir al-rib'i Seorang tabi'in apa ini katakannya? Dia mengatakan begini Allahuibta'asana Allahuibta'asana Allah yang memutus aku Allah yang memutus kami Dan bukan sahabat Bukan Nabi Muhammad Tapi Allah yang memutus kami Fem, Untuk apa? Li amuran nasa Li uhrijan nasa Min ibadatil ubat Ila ibadatil robbil ibad jadi supaya aku mengeluarkan manusia itu supaya tidak beribadah kepada manusia tapi beribadah kepada Allah sebagai Tuhannya manusia. Nah, itu kan gak mudah seperti itu. Gitu. Kenapa dikatakan Allah tak asana Allah yang nyuruh Allah yang menunjuk aku untuk membawa risalahnya itu Allah yang menunjuk aku. Coba lihat proses antunna jadi ustazah itu bagaimana coba pikir-pikir nanti -pikir. kalau lihat prosesnya itu itu luar biasa saudaranya -saudara sekian, tapi kenapa gak anak di ustazah dulu anak, cia anak apa? kok bisa anak langsung mokondok kenapa anak nolok? coba lihat prosesnya berarti Allah berkata kau itu jadi sadar. untuk apa? untuk supaya mengeluarkan penghambaan manusia kepada manusia dengan mereka itu beribadah kepada Tuhan yang manusia, yaitu Allah SWT nah tujuannya itu seperti itu nah, jadi sini semua yang ada pada kita, diri kita ma'abikum minikmatin faminal jadi semua kelembatan yang kita miliki itu ya Allah. Kalau kita mikir, kenapa? Kok belum datang juga kirimannya? Jadi sampai kita mangkal dan sebagainya, Allahu a'lam bagaimana. kita sampai marah kepada manusia? Manusia bisa apa? Kita tergantung pada orang dulu, dia biasa ngasih uang sama kita, mencukupi kita. Eh ternyata dia bangkrut. Tausir bangkrut gimana? Masih mau sadar seperti dia? Enggak bisa apa-apa dia. Habis sudah uangnya. Tapi Allah, walaupun terjadi peperangan, tetap Allah ngasih makan. Lihat di di surya itu gimana? Masih bisa makan. Lihat di Yaman gimana? Masih bisa makan. Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Jadi kalau kita itu bergantung kepada Allah, apalagi ketika kita sholat kemudian kita itu benar-benar berdiskusi dengan Allah, maka kita rasakan sholat itu bukan sebuah paksaan, bukan sebuah beban, tapi sebuah nikmat, sebuah kehormatan. Kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan berdialog dengan Allah Nah itu kesempatan buat kita Makanya kan selalu e, ustaz tekankan Jangan pernah berharap kepada manusia Jangan pernah tergantung kepada manusia Manusia itu cuma media kita kepada Allah Tujuannya adalah Allah Kita punya anak istri itu tujuannya adalah Allah Kita juga punya suami anak itu tujuannya Allah Jadi jangan terlalu orang itu Seakan-akan mengada-ngada, ini baru Ini sesuatu yang baru, itu sudah sudah lama Sudah ada ketentuannya nah, Jadi kalau kita tergantung kepada Allah Maka seluruh manusia, seluruh makhluk itu Menjadi tunduk kepada Kalau tergantung kepada manusia Maka kita akan selalu tergantung kepada manusia nah, Jadi yang membuat kita itu tergantung Atau tidak itu siapa? Ya kita sendiri Yang salah siapa? Ya kita sendiri Kalau kita posisinya salah, ya salah sendiri Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya tinggal kita gali sebaik-baiknya caranya itu gimana sih? Nah, jadi sebetulnya terjadi seperti itu. Oleh karenanya di sini katakan, wal yuwafik, hendaknya ikuti. Hati-hati, jangan sampai kita bergerak, berbuat, bertindak dengan suatu tindakan yang tidak diinginkan Allah. Dan ingat kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, kita ini cuma bisa Memberikan peringatan Memberikan nasihat Memberikan gambaran Menampakkan ini loh, kalau ini terjadinya Berarti begini-begini, itu aja Tapi Taufik dan Allah, Huzlan juga di tangan Allah Jadi jangan terlalu kecewa kita Melihat anak kita begini-begini, jangan terlalu kecewa Tapi yang harus kita lakukan itu apa? Bangun malam, minta Minta pada Allah Allah yang gerakkan Fan, Siapa yang tahu, tidak tahu dengan Sayyidina Umar bin Khattab Berapa orang yang telah dibunuh bahkan itu termasuk orang yang paling getol mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat akhirnya menjadi orang terbaik di umat ini nomor kedua siapa Allah apa sebutkan apa mengkana majitan kankana uh, apa itu jadi ayat itu turun itu pas sesuai dengan keadaannya sih Allah berhak tak apa itu nuron yamsi yah jbi jadi Dulunya itu mati dia, tapi kemudian cahaya itu masuk ke dalamnya sehingga cahaya itu berubah gagalannya. Dari Se umroh kafir sampai jadi seorang yang berhut, seorang yang satu luar biasa yang takut merespon kepada dunia sangat takut lihat bagaimana ketika beliau itu sampai menolak kepada Nabi Muhammad menghardik Nabi Muhammad gara-gara ketika Nabi saw sudah berangkat bersama sahabatnya untuk Umrah, tapi kena. akhirnya ditahan kan, dicegah oleh orang-orang gulest, kemudian Nabi Salam ngalah, bikin kesepakatan. Umar nggak terima. Ya Umar datang pada Nabi Salam dari Jamaah tanggali Rasulullah. Alasnya, pihak bukankah kita itu dalam kebenaran? Galia. Alasnya Rasulullah pihak bukankah kamu itu adalah seorang Rasul yang benar? Galia. Masih ada keraguan dan diri kamu. Ah, kenapa kita itu sampai ngalah pada mereka gitu? Akhirnya Galia Umar, Anah Rasulullah, Falaati. Aku tidak ada utusan Allah. Aku tidak bisa ber. Membangkang perintahnya Nah disitulah maka kemudian dia menyesal Ketika dia menyesal Dia malu, kenapa harus tampak Yang semacam itu, sehingga apa? reaksi berikutnya apa? Dia malu kepada Rasulullah, dia menjauh Menjauh Untuk apa menjauh, untuk mencela dirinya Harusnya itu yang terjadi pada kita Kita berusaha untuk selalu baik Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini Respon kita Apapun yang terjadi, respon kita gimana Sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad kita dibicarakan orang. Kita dicaci maki orang, kita jelekkan orang, Allah tahu itu. Allah berkehendak itu. Bukan tak tempat digendeki Allah, Allah berkehendak kita. Tapi lihat bagaimana respon kamu. Nah, respon kita itu jangan sampai keluar daripada diajarkan Nabi Muhammad. At bi sayy al hasanah tamuha wa khaliq an nas bi harus merasa manis nikmat merasakan itu. Nah, gitu loh. Itu maksudnya di sini. Jadi enggak ada sesuatu yang enggak ada sesuatu yang baru itu sudah lama. sudah Nah, kalau ada sesuatu yang baru silahkan disalahkan Pembantunya silahkan, anaknya salahkan Ini salahnya, tapi ini enggak sesuatu yang lama Sesuatu ketentuan sudah ada nah, Cuma Allah Ta'ala ingin menguji respon kita itu gimana nah, karenanya, Jadi ayo dari sekarang belajar Belajar untuk tidak e, Merespon sesuatu apapun Yang Allah Ta'ala kecuali sesuai dengan ridhonya Apa yang bisa, mau kita lakukan Lihat dulu Meracaknya Al-Quran, Hadis Maupun Uh, atar, lalu harga diri kita pantas gak kita melakukannya Nah kalau sama melalui empat neraca ini sudah bagus, ya silahkan lakukan, tapi kalau gak bagus, jangan lakukan kenapa? paham yakman biskala zarlatin khairan ya rah paham yakman biskala zarlatin syarun ya rah, sementara kita sudah berusaha jangan gak mau salah sama orang, kok akhirnya keceplosan juga ngomong seperti itu misalnya, itu gandakan Allah berarti ada sesuatu yang terjadi dekat Tunggu aja. Apa yang harus kau lakukan? Anas ah, sudah keceplosan. Berarti Bajian harus datang kepada dia minta maaf. Sesuai perintahnya Allah taala. Nah, kalau soal minta maaf dia nggak mau maafkan. Ah, sudah. Yang penting kan sudah minta maaf. Berarti itu adalah ujiannya. Berarti Allah berkehendak dia itu jauh dari dia. Karena apa ini nggak baik sama dia. Allah semuanya, Tuhan semua Allah. Cuma caranya begini, begini, begini. Nah, Jadi kalau orang itu melihat berbahagia sesuatu, nikmat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sampai Malaikat pun Jibril pun Sebaik-baik malaikat itu tidak mampu Dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika beliau Ketaif itu Bayangkan Beliau ketetaif itu dari seluruh sekujur tubuhnya itu Semua berdarah Dari mulai kepalanya warnanya merah Wajahnya itu berdarah merah Bajunya itu sampai sendalnya itu Itu warnanya itu merah Tapi sempat Ketika dia berlari Setiap ada darah yang mau menetes itu diusapnya dulu Berhenti dulu diusapnya dulu Katanya Daniel Z ya Biarkan saja, nanti tambah dekat kepada kita Tambah banyak, lemparan kena kita Enggak, tidak, tidak akan aku biarkan Kalau darah seorang Nabi Sudah jatuh di atas bumi Maka umat itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT Pasti diazab, dan aku tidak mau mereka itu diazab Sampai mereka berada di satu tempat yang aman Datang Jibril, enggak terima Lihat bagaimana Nabi Muhammad yang dicintai semua alam semesta ini diciptakan semuanya karena Nabi Muhammad, tapi ternyata dalam keadaan semacam ini warnanya merah berubah <laughs> karena darah gitu, itu dilempar itu bukan hanya dengan batu, tapi dengan besi dengan batu, dengan segala hal yang bisa dilempar kepada Nabi Muhammad sal perjuangannya itu satu albiata kita sekarang dakwah nih jadi kalau kita itu dibicarakan oleh orang Alhamdulillah, dibicarakan orang jadi kita dapat penghapusan dosa tanpa susah-susah kan enak gitu ini enggak, anak enggak terima. masa anak dibicarakan begini, kenapa tidak terima? Sudah lalu, <laughs> sudah godi ini, bukan sesuatu yang baru. Karena taknya Allah, pak, Allah ingin menjadikan kita itu termasuk orang yang dihapuskan dosanya. Itu maksudnya Allah taala. Akhirnya apa? Ibril datang. Gal, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjodohkan kepada kamu permintaan. Kalau kau mau, nih, dua penjaga gunung akan diangkat gunung itu, kemudian diremparkan, disatukan, dibenturkan, lalu jatuh di atas mereka kalau kau mau, aku akan ambil tempat mereka berpijak, aku angkat ke atas langit sampai di tengah langit aku balikkan dengan terbalik apa katanya Nabi Muhammad SAW? fa inni lam ub'as la'anan, wala azzaban, wala sababan innama ku'islu rahmatan alamin. Allah ma'ufsalligawmi fa innahum la'alamin Luar biasanya itu. Aku ini tidak diciptakan sebagai sebab azab bagi umatku Tidak, aku tidak mau Tapi aku diciptakan sebagai rahmat bagi alam semesta Ya Allah ampunilah mereka semuanya Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu <laughs> Itu kan luar biasa itu. Tapi mereka jibril itu tidak kuat Jadi setelah beliau itu berkumpul dengan Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa Semuanya, tidak ada yang pernah seperti ini itu sama Nabi Muhammad ini dia enggak kuat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man yakun fika aliyya ghadabun ubali yang penting kau ya rab aku enggak peduli jibril itu marah aku memaksa aku supaya minta pada kamu yang penting kau ya rab yang penting kau tidak marah padaku aku tidak peduli apa terjadi padaku nah itu itu harusnya jadi dalam dakwah itu seperti itu jadi kita jangan pernah melihat orang lain itu sekarang orang lain itu dan kita sendiri bahkan itu ditentukan di akhir umurnya nanti kita melihat ada orang uh, rambutnya panjang tatuan oh. orang jelek belum tentu kita dekati saudara kita kita dekati jangan takut kita orang yang takut itu sodon pada dia saya masalkan ada hajatnya bukan berarti ada orang gila kemudian kita dekati gitu enggak maksudnya kalau kita memang harus dekat pada dia membantu dia dan sebagainya kenapa itu respon yang baik dan perintahkan oleh Allah dan Nabi nya Muhammad saw apa yang bisa kita lakukan kepada respon lakukan Kesempatan sebelum habis itu waktunya Kalau sudah habis itu sudah selesai Kita bisa tidak bisa menambah amal Yang ada itu apa, cuma ceritanya Dulu ada orang begini-begini Namanya bulan, dulu-dulu-dulu itu aja Dan masalahnya kita tidak akan bisa dihapuskan oleh memori Yang ada di dalam diri manusia itu Jadi kita pasti akan menjadi ceritanya orang Hati-hati, jangan sampai ceritakan orang yang tidak baik Kesian anak keluarga kita, mereka dapat imbasnya jadi kalau kita diceritakan yang tidak baik Ya semuanya dari Allah Ta'ala Tapi kita berusaha untuk sesuai dengan respon yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya Jangan merespon dengan sesuatu yang tidak diri Jangan Karena cinta kita pada Allah dan Allah mencintai kita nah, Kemudian hati-hatilah Kalau kita itu sampai meresponnya dengan yang tidak baik Kita akan menjadi cerita nah, Jadi semua ada ceritanya Kita ini semua ada ceritanya Ceritanya bagaimana? Manusia yang tahu Makanya manusia itu dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai saksi Allah di buka bumi ini nggak bisa dilupakan. Kalau kita ingin tahu kita ini orang baik atau tidak gampang tinggal kasih tahu. Pam tanya, jangan kita yang tanya, suruh orang lain tanya. Pam usahaja itu gimana? Oh jangan, kenapa? Dia itu abu tos. Oh jangan, dia itu orangnya tersinggungan. Oh jangan, Pam dia itu orang subt Oh jangan, ah tadi nggak bagus ya. Jangan ikuti, biarkan kita itu disebut Oh masya Allah hebat hebat hebat. Semuanya orang bilang hebat, keluarganya bilang hebat. Saudaranya bilang hebat, adik tolongnya bilang hebat, temannya bilang hebat, yang sejawatnya juga bilang hebat. Nah itu itu orang baik. Dan jadi gampang mudah. Nah, kenapa orang yang dianggap baik itu baik karena responnya baik. Nah, jadi jangan pernah kita menjadi seorang yang merespon reaksi yang tidak baik terhadap ketentuan Allah itu saja. Kesimpulannya seperti itu. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan mujahadah harus terapi terus sedikit demi sedikit, sedikit terus berubah berubah berubah sampai. Nah, dan ingat tidak ada kekuatan melebihi daripada kekuatan Allah, enggak ada. Pisau itu kenapa bisa motong? Karena kekuatan yang Allah berikan. Api itu kenapa membakar? Karena kekuatan yang Allah berikan. Kalau enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Yakin, ya. yakin pada itu. Kalau sudah yakin pada itu enggak ada takut. Al-mu'minu la yakhafu minal mu'min laha war-mu'min pernah takut nah, Itu hasil daripada respon yang positif itu seperti itu nantinya. Gitu. Akan tumbuh keimanan sehingga apa? Enggak lagi kita itu tersa, apa, ter ter ee, bersandar pada suami, meminta kepada suami, memohon kepada suami, yang adalah kepada Allah. Em? Eh? Usahkan seperti itu. Dari tadi kan? Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ya harus banyak dijelaskan. Kenapa? Kalau kita enggak punya basic, ya harus banyak dijelaskan. Kalau enggak ya orang jadi ya kalau gitu kita enggak mau beramal. Kita enggak mau utar dia. Ya, semua kan ditentukan Allah. Allah <tuh, tuh, tuh>, itu aja ya. Ya. Ya. Gimana? Ya ya. Belum belum nah, Kalau sudah kambingnya ada Ini korban saya Itu nazar Tapi kalau sombama yang lainnya enggak Karena itu ada nasnya, gitu Jadi enggak boleh kita matakan ini korbanku Ini korbanku Bisa jadi nazar gitu. Kalau nazar enggak boleh dimakan Sebagiannya pun enggak boleh Harus semuanya disodakohkan Bukan milik dia Bukan milik dia Nah, yaudah, sama. ya udah sama yang sudah ada kan walaupun ya, itu yang ada di belakang rumahku yang dibeli sama suamiku itu itu perbantu jadi itu simagomil Nazar itu namanya iya simagomil Nazar nah, itu di antara pengecualian yang lainnya itu harus dengan sebutkan nazarnya tapi kalau itu di usia itu seperti itu gitu. untuk apa untuk supaya melihat respon kita lagi-lagi respon gitu Bagaimana kita itu kepada Allah? Kata ada manusia itu gini loh, anak niat, saya mesti anak setiap bulan anak mau ngasih ustadku misalnya dari jualanku ini, dari masakanku ini anak kasih, hanya enggak dilaksanakan, nah, jadi itu kan janji kepada Allah taala nah, supaya enggak dibatalkan, dibikinlah orang yang semacam ini kambingku supaya jadi nah, dikatakan ini nazar sudah, enggak boleh dibatalkan. Nah, itu membantu manusia supaya enggak kikir Ngerti ya di antara, di antara maksud tujuan syariat itu seperti itu. Jadi syariat itu hakim ya, sangat bijaksana gitu ya. Saya tekan Cukup dia itu bersyahadat lagi sudah, nggak perlu saksi kena orang.